Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nakhmadu kaya Allahi adha al-jalali wal al Ashhadu Ash'adu an la ulaha illallah wakdadu la sharika lah Wa ashadu an laa ilaaha illallah wa ashadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiy ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'at Islam. Pertama-tama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Dan dimulai nikmat-nikmat yang kita minta kepada Allah. Sampai dengan nikmat-nikmat yang tidak pernah kita minta kepada Allah. Allah telah lebih dulu memberikannya kepada kita. Adapun nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah iman dan islam. Nikmat yang paling berharga yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat iman dan islam. Karena dengan iman dan islam itulah yang akan menyelamatkan kita dalam hidup di dunia dan menyelamatkan kita dari siksa api neraka tersebut. Sedangkan nikmat-nikmat yang lain itu bukan nikmat yang terutama dan bukan nikmat yang paling baik. Nikmat yang paling berharga bagi kita bukan harta, bukan pangkat, bukan banyaknya anak, bukan hal-hal yang lain. Tetapi nikmat yang paling berharga yang diberikan Allah kepada kita adalah... Nikmat iman dan Islam Yang kedua nikmat yang paling berharga juga Setelah iman dan Islam itu adalah kesehatan Kalau saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak Mana lebih mau Dianugerahkan Allah Uang 100 juta Tapi mata cuma satu Atau dinaikkan 200 juta Hidung tidak ada Atau dinaikkan 300 juta Kepalanya benjol 6 biji Saya yakin dari pertanyaan-pertanyaan tadi Tidak satupun kita yang meminta materi dibandingkan dengan kesehatan Dengan kesehatan kita bisa menunaikan keimanan kita dengan kesehatan kita bisa menunaikan keislaman kita. Dengan keimanan kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Maka syukuri nikmat sehat yang diberikan kepada kita ini. Jangan dirusak. Salah satunya orang yang banyak bersyukur kepada Allah tentang nikmat kesehatan tadi banyak berpuasa puasa sunah. Kemudian salawat dan salam kita tujukan kepada yang mulia Nabi kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW Yang apabila kita perturutkan dan kita ikutkan serta kita amalkan Sunnah-sunnah beliau akan memberikan keselamatan bagi kita dunia dan akhirat Salawat kepada Rasul itu ada dua Arti solawat itu berhubungan kepada Rasul. Jadi kalau ditanya apa itu solawat berhubungan kepada Rasul. Maka solawat kepada Rasul. Berhubungan kepada Rasul. Ada dua bentuknya. Yang pertama solawat dengan ucapan. Berhubungan kepada Rasul dengan ucapan. Itulah kalimatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan solawat kita yang kedua adalah solawat dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk amalan. Itulah yang disebut solawat atau berhubungan kepada Allah, kepada Rasulullah lewat amalan-amalan. Artinya amalan kita ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dicintai Rasul menjadi kecintaan kita? apa yang diamalkan Rasul menjadi amalan kita apa yang dibenci Rasul menjadi kebencian kita apa yang tidak dikerjakan Rasul menjadi segala yang kita tinggalkan itu tanda kita berhubungan berselawat kepada Rasul lewat amal dan perbuatan salah satunya orang yang berhubungan dengan Rasul itu orang yang cinta dengan masjid orang yang cinta dengan usola masjid artinya tempat sujud Musola artinya tempat sholat. Kalau disebut masjid biasanya itu didirikan Jumat di dalamnya. Kalau namanya musola hmm. hanya ditegakkan sholat lima waktu dan sholat sholat sunat lainnya tidak ditunaikan di dalamnya sholat tarawih Jumat seperti tempat kita musola ditegakkan lima waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau di musala ini ditegakkan azan atau kalau musala masih boleh walaupun tidak disunahkan, seandainya satu waktu tidak ada azan masih belum berdosa. Tapi kalau kita sudah mendirikan satu masjid, ingat kalau karena satu waktu tidak ada azan di sana, contoh tidak ada azan zuhurnya, maka berdosa seluruh kampung. Atau tidak ada soal azan asarnya. Berdosa seluruh kampung. Jadi azan itu merupakan fardu kibayah. Bagi orang mukim di kampung. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka menyambut. Satu muharwam. Jadi besok itu tanggal satu muharwam. 1435 hijriah. Satu Muharram itu Tahun Baru Islam Jatuh pada tanggal Satu Muharram Jadi setiap Satu Muharram itu Tahun Baru Umat Islam Kalau Tahun Baru Nasional, Tahun Baru Nasrani itu jatuh pada tanggal 1 Januari Kalau bulan Januari semua kita hafal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 12 bulan dalam setahun. Kalau tahun Hijriah, tahun Islam jumlah bulannya juga 12. Mari sama-sama kita sebutkan yang 12. Jadi terhitung mulai besok. Jadi bulan pertama dalam tahun Hijriah itu Muharram. Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajat Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah. Walaupun solatnya kecil, tapi umat yang di sini, kaum muslimin dan muslimah di sini saya tengok lebih jenius daripada anak saya. Alhamdulillah hafal. Ya, saya tak jarang itu kalau saya muharam atau peringatan muharam atau peringatan isra mitrat, peringatan peringatan Maulid, saya mengajak jamaah itu menyebutkan bulan-bulan Islam itu jarang yang seperti di sini. Banyak nggak tahu. Alhamdulillah jamaah di sini kita acungkan jempol, ya paham nama-nama bulan Islam yang selama satu tahun. Jadi besok tanggal 1 Muharram. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa disebut tahun hijrah? Ya. Kalau tahun ke-islam kita ini disebut hijrah. Arti hijrah hingga. Jadi dulu bapak-bapak, ibu-ibu. Sebelum ada tahun hijrah. Tahun hijrah ini ditetapkan setelah Rasulullah meninggal. Setelah Rasulullah wafat. Semasa so, hidup Rasulullah, umat Islam belum punya kalender. Pak, bu, saya kalau cerita pohara, cerita sejarahnya dulu ya. Boleh? Boleh ya? Kalau tidak boleh, saya pun pulang. Karena yang bilang boleh. Cerita sejarah. Jadi hijrah kita pandang dari sejarah dulu, baru hijrah yang untuk kita kerjakan sekarang apa? Jadi ada dua tema yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Pertama, hijrah dalam pandangan sejarah. Yang kedua, hijrah dalam aplikasi saat ini. dari dua aja, tak banyak ini. Kalaupun kita hitung nanti paling-paling selesainya jam-jam tiga malam. Dua saja. Hijrah dalam pandangan sejarah. Sewaktu hidup Rasulullah, kita belum punya kalender. Belum punya kalender. Makanya disebutkan waktu Rasulullah lahir lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Belum ada tahun gitunya. Tahun gajah. Jadi nama-nama tahun pada saat itu disebutkan pada kejadian-kejadian besar yang terjadi pada tahun itu. Ah. Disebut tahun gajah karena pada saat itu kaum kafir ingin menghancurkan Kakbah dengan menggunakan gajah. Jadi peristiwa yang paling besar pada waktu itu gajah, maka disebut tahun itu tahun gajah. Setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka Khalifah yang pertama kita yaitu Abu Bakar, bangkitnya Rasul. Kemudian Umar, kemudian Usman, kemudian Ali. Nah, pada masa itu. Umat Islam ini berkumpul, berembuk, ini kita perlu kalender. Maka ada yang mengusulkan, kalau gitu kita mulai tahun Islam ini dari tahun lahirnya Rasul, kata, sebagian orang memberikan saran. Sebagian lagi memberikan saran, oh tidak, kita mulai hendaknya tahun Islam ini dari wafatnya Rasul. Kata, Maka ada tiga pendapat yang berkembang Yang pertama menentukan tahun Islam dengan dimulai dari tahun lahirnya Rasul Yang kedua wafatnya Rasul Yang ketiga hijrahnya Rasul Nah yang kuat dengan hijrahnya Rasul ini Usman Apa kata Usman? Ah, Umar? Ah, Umar, Umar yang paling kuat Kenapa? Kenapa tidak tahun Islam kita mulai dari lahirnya Rasul? kenapa tahun islam tidak kita tandai dengan hari dan tanggal wafatnya Rasulullah tetapi tahun islam itu dari hijrahnya nabi dan sahabat dari Mekah ke Madinah karena hidup dan matinya islam ini adalah hijrah itu jadi kata para sahabat hidup dan matinya berkembang atau tidak berkembangnya islam itu ditandai dengan hijrah karena berhasilnya hijrah dari Mekah ke Madinah Sampai sekarang kita Islam. Kalau seandainya gagal hijrah itu, pindahnya Rasulullah dan sahabat itu gagal dari Mekah ke Madinah, sampai sekarang Islam padam. Ya. Hmm. Boleh minum. Ya, ya. <tuh> Pemimpin. Ah, ini enaknya ceramah zaman sekarang. Belum siap ceramah, dikasih minum banyak ada yang dingin, ada yang panas, ada yang putih, ada yang merah. Bisa pilih. Ya. Itu enaknya, datang ditunggu-tunggu. Rasulullah waktu hijrah pertama, hijrah kedua dari Mekah ke Thaif. Sebetulnya hijrah dari Mekah ke Madinah itu hijrah yang ketiga. Hijrah kedua Rasulullah itu dari Mekah ke Thaif, Di Thaif itu jangankan disambut, diejek, dihina. Orang Thaif tak menerima dakwah Rasulullah. Sampai Rasulullah dilempar Sampai berdarah kaki Rasulullah Samban sekarang Ustadz-ustad kami da'i-da'i Para penyampai agama belum pernah ada yang berani Ngelempar kami Makanya kata Nabi Al-ulama Ulama Ulamah itu kewaris Nabi Tapi yang kami wariskan kehormatan Dan kemuliaan Rasulullah Belum mewarisi daripada penderitaan Dan perjuangan Rasulullah sebab apa? Belum ada kami Ustadz yang dilempar. Belum ada kami Ustadz yang diejek-ejek orang waktu ceramah. Belum ada kami Ustadz dan dai yang dihina-hinakan orang dari dakwah yang kami sampaikan. Rasulullah dihina kan orang. Para pengikutnya, sahabatnya dihina, disiksa, ada yang dibunuh. Mempertahankan Islam sekarang itu gampang. Dibandingkan mempertahankan Islam di waktu zaman Rasulullah. Salah satu yang paling terkenal dalam sejarah itu Bilal. Bilal ini seorang budak. Begitu dia masuk Islam, tuannya tahu dia masuk Islam, langsung dibuka bajunya, dijemur di terik matahari yang panas. Siapa yang sudah pernah ke Mekah pasti tahu bagaimana panasnya Mekah. Dibandingkan dengan kita. Yang sudah hadir sudah Allah tahu. Pak, bagaimana panasnya Mekah? Seperti itu panasnya Mekah. Bilal, Bilal memang itu keturunan reaksi, kulitnya hitam. Dibakar, bukan dibakar, dijemur dalam keadaan bertelanjang. Dada, bertelanjang, ini semua baju dibuka. Setelah ditaruh di padang pasir, ditelentangkan di padang pasir, diambil batu besar sama tuannya. Ditaruh batu besar di atas dada, Bilal. Ditaruh dadanya batu besar, kemudian ditindih lagi dengan kaki. Maka Tuannya bilang apa? Kalau kau bilang keluar dari agama yang kau peluk sekarang tidak lagi beragama Islam dan kau tinggalkan Muhammad kau akan ku lepaskan dari siksa ini dan kau akan ku merdekakan jadi budak. Kata Tuhan. Tapi yang keluar dari mulut Bilal itu apa? Cuma satu kata saja yang keluar. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Yang keluar dari mulut Bilal itu apa? Ahad. Ahad. Ahad. Ahad, Allah, Allah, Allah, Allah, Sampai dia disiksa babak pelur, habis kulitnya terbakar oleh terik matahari, habis kulitnya tergesek oleh panasnya badan pasir, tetap yang keluar daripada mulutnya Ahad, Ahad, Ahad, Ahad. Allah yang esa, Allah yang esa, Allah yang esa. Saya tanya, siapa kita yang pernah mempertahankan Islam kita diperlakukan seperti ini? Tidak ada. Orang Islam sekarang tinggal disuruh belajar, Tinggal di rumah masuk masjid, Tinggal disuruh sholat bersamaah, Pun tidak mau. Nah. Berarti iman kita lebih lemah daripada iman para sah sahabat. Tapi Rasulullah, Subhanallah, <tuh> Kasih sayangnya sama kita hebat. Apa kata Rasulullah? Nanti di akhir zaman ada orang-orang yang beriman. Nanti di akhir zaman ada orang-orang yang mengamalkan sunahku, yang beriman kepada Allah, beriman kepadaku, mengamalkan sunahku, padahal mereka tidak pernah jumpa dengan aku, tidak pernah mendengar perkataanku. Maka mereka itu orang-orang yang lebih dulu masuk ke dalam surga. Kita enggak pernah jumpa Rasul, Pak. Nah. Kita tidak pernah mendengar perkataan Rasul langsung? Tidak. Tapi kalau kita beriman kepada Rasul, kita termasuk golongan orang-orang yang duluan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Eh. Itu hijrah. Jadi kenapa Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah? Sulit. Di Mekah, Rasulullah sudah kehilangan dua tokoh yang melindungi. Yang pertama Rasulullah kehilangan istri tercinta Khadijah. Khadijah istri yang sayang kepada Rasulullah, membantu perjuangan Rasulullah. Ini istrinya membantu perjuangan lakinya. Jangan jadi istri yang merongrong perjuangan suami. Apa kata Khadijah? Satu ketika, "Ya Rasul, kita ini dulu orang kaya ya Rasul." Aku ini orang paling kaya, janda kaya di Mekah. Jadi yang paling kaya di Mekah itu Khadijah. Setelah aku berumah tangga kita nikah ya Rasul, sekarang harta habis. Emas habis, harta habis. Kadang kita makan, kadang tidak. Maka pada saat itu mendengar istri yang kumpulin seperti ini, ya wajarlah. Ya kan? Dulu kita orang kaya, sekarang jadi orang miskin. Ya wajar. Tapi miskinnya Rasulullah, harta Khadijah dihabiskan untuk perjuangan, bukan untuk judi. Bukan untuk yang lele. Maka Rasulullah bentangkan tangannya. Ya. Rasul bentangkan tangannya. Ya. Wahai Khadijah. Kalau kau mau hartamu kembali hari ini juga akan kembali seluruh hartamu tanpa kurang sedikit pun. Maka Rasulullah bentangkan tangan kirinya. Itu hartamu semuanya. Semua yang ditunjuk Rasulullah itu Semua bagian yang kira suku jadi emas semua Itu hartamu betul -betul. Fadijah lihat Kalau kamu ambil sekarang ambil betul -betul. Sekarang Allah kembalikan semuanya itu betul -betul. Tapi istriku Fadijah Kalau kau mau itu kau tak dapat ini betul -betul. Lihat ini tempatmu nanti di surga Dibentang Rasul tangannya ke tangan Lihat ini betul -betul. Dilihat Fadijah Sehingga sananya di dalam surga yang lebih berarti daripada harta yang ditinggalkan. Apa kata Fadijah? Ampun, Ya Rasul. Ya Rasul, kalau memang itu tempatku nanti di surga, jangankan harta yang sudah ku keluarkan. Itu yang aku ikhlaskan, Ya Rasul. Seandainya besok engkau mau melewati sungai dan tidak ada sisinya, maka tubuhku ikhlaskan untuk jadi jembatannya, Ya Rasul. Oh, Harta tidak cukup. Kalau ada istri kayak gini sama kita, jangan bunuh dulu, eh jangan kubur dulu kalau belum mati. <laughs> kalau beginilah istri kita pak ya, jangan dikubur dulu kalau belum kalau belum mati. Ibu pun jangan minta lah pula kalau aku mati bang, jangan dikuburkan bang ya, tanda bang cinta. <laughs> Jadi wasiat-wasiat yang seperti itu wajib diinggalkan. Kata Rasul, laksanakan wasiat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau ada orang berwasiat mau mati pak, tengok dulu wasiatnya itu bertentangan atau tidak dengan syariat. Kalau bertentangan jangan diikutkan. Tolak. Tapi kalau tidak bertentangan kerjakan. Contoh yang tidak bertentangan nanti kalau ayah mati ini contoh wasiat baik ditulis maupun diucapkan nanti kalau ayah mati harta ayah itu tanah yang dua rantai, yang tiga rantai atau yang lima rantai, atau yang sepuluh rantai yang ada di sebelah sana itu lima rantai itu ayah wakafkan untuk masjid misalnya kata kerjakan begitu meninggal, kerjakan pesannya tadi, tapi kalau kata ayah nanti, nanti kalau ayah mati, bakar aja mayat ayah jangan kerjakan Bertentangan dengan syariat. jadi tidak semua wasiat harus dikulaui nanti kalau ayah mati begitu kalian tanamkan mayat ayah ke dalam iya kan nah, begitu kalian tanamkan mayat ayah ke dalam tuh, atau nanti kalau ayah mati congkelkan mata ayah ke dengan. pokoknya segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat walaupun wasiat itu oleh orangnya sudah mau mati tinggalkan kalau bertentangan dengan syariat <tuh> ya baik selesai Bapak-bapak Ibu Dhu hadirnya menguliakan Allah. Kenapa Rasulullah hijrah? Pindah. Jadi kalau saya tanya, bu hijrah itu apa artinya pak? Pindah. Hijrah di zaman Rasul, pindah dari Mekah ke Madinah. Madinah. Bagus anak-anak ngaji itu berat-at-berat. Ini pelajaran istidai. Cuma sayangnya kadang-kadang pelajaran istidai ini ditanyakan sama yang tua-tua pun tidak tahu. Buktinya pernah ada satu ketika ada puisi di televisi di bulan Ramadan presenternya nanya. Presenternya nanya sama audiens yang ada di rumah. Karena acaranya acara kuis. Yang benar jawabannya dikasih hadiah, yang tak benar jawabannya tak diberi hadiah. Maka si presenternya nanya. Waktu itu pertanyaannya saya ingat saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj tanggal titik-titik. Jawabannya ada 3. Yang satu, 27 derajat, yang lain bukan 27 derajat. Ibu ini menjawab yang bukan 27 derajat. Apa nanti pelajaran fikihdas? Maka saya ceritanya ini kita menyambut tahun baru, selesai, cerita hijrah dulu. Jadi hijrah ini pindah artinya. Maka sepakatlah semua sahabat tadi, oke okay, kalau begitu kita putuskan Tahun Islam itu dimulai dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. <tuh> itu sebabnya tahun Islam disebut tahun Hijriah di? karena dihitung dari pindahnya hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yang udah ngantuk, tunjuk tangan. Saya kasih 1.500. Udah ngantuk belum, Bu? Betul. Kita lanjut. Lanjutlah Pak, lanjut Pak ya, ya, ya. Jangan pula awak suruh sendiri Istilahnya kalau bahasa sikatnya Suri, suruh sendiri Awak suruh juga ceramah orang, orang ngantuk <laughs> Orang suruh juga ya. Awak suruh juga Itu makanya kata guru aku Dalam padang, aku Apa kata guruku. Mal, kalau ceramah tengok-tengok orang Tongkat ceramah itu tiga Yang pertama Quran, yang kedua hadis Yang ketiga mata <laughs> Kalau sudah ngantuk, orang rusak lagi kau Teruskan jadi kita enggak juga nih enggak apa pakai penutup mata juga. Sudah ada ngantuk belum? Tapi kalau baru tiga enggak apa-apa. Tapi kalau ada kayak ini kan ada kira-kira 20.000 orang yang datang. Ya, 20.000 orang itu serta malaikat-malaikat yang kita enggak nampak. Oh, lebih. Karena di mana ada majelis-majelis taklim, malaikat-malaikat karena ada dua majelis yang dihadiri para malaikat. Yang pertama majelis zikir, yang kedua majelis taklim. Majlis zikir itu dihadiri para malaikat Allah. Dan majlis ta'li. Yang di dalamnya disampaikan ilmu-ilmu agama, ilmu Allah. Malaikat-malaikat itu turun ke bumi. Dan saya mereka sambung menyambung sampai kehadirat Allah. Dan mengabulkan doa-doa dan permintaan. Maka kalau ibu dan bapak sudah masuk masjid. sunah dalam masjid ini jangan lepas sudut. Kalau lepas sudut ibu keluar ambil lagi. Bapak juga gitu. Gak usah malu-malu wajar itu kalau ada orang buang angin dalam masjid kadang-kadang ada orang sudah 45 hari gak bisa buang angin pergi ke dokter kena 750 ribu jadi kalau ada yang bisa buang angin usah malu-malu keluar aja ambil wuduk lagi karena kata rasul orang yang dalam keadaan beruduk duduk dalam masjid yang pertama dikira ikhtikab yang kedua orang yang duduk dalam masjid selama dia ada wuduknya malaikat senantiasa memohon istighfar atas orang ini mohon ampun atas orang ini sepanjang orang itu dalam keadaan wudhu nah, jadi tidak sama malu-malu ustaz itu nanti kalau batal wudhnya keluar minta digantikan dulu 15 menit keluar sebentar ustaz mungkin. ngambil wudhu dulu wudhu nah, ini luar biasa kalau ambil wudhu itu ada dari mulai cuci tangan niat kepada Allah ya Allah ampunkan dosa segala tangan jadi kalau wudhu itu enggak cukup aja langsung, sampai gini-gini kan. Ha, biar gosok semuanya, Dah, habis kumur-kumur. Kalau kumur-kumur ibu-ibu dalam berwudu itu jangan bubur-bubur, tarik buang, tarik buang. Makanya tiga kali sunah tuh, disunahkan tiga kali. Yang pertama, buang. Yang kedua gosok-gosokkan giginya. Bagi yang punya gigi, kalau udah pang ustaz boleh juga sunah Ambil sunahnya. Ambil sunahnya. Jadi setelah kita berkumur-kumur, yang kedua tuh gini kan. Maaf ya. Nah, digosokkan gigi kita dengan jari telunjuk, jari telunjuk kanan, ah, gosokkan gitu, baru kumur-kumur lagi. Begitu yang dilakukan Rasul. Orang yang kumur-kumurnya sering seperti itu, insya Allah jauh daripada sakit gigi, jauh. Ah? Kalau punya gigi, kalau punya gigi, <laughs> ah. Kalau nggak ada giginya lagi udah tua-tua. Surah kan juga gusinya itu Pokoknya ambil suhu sunnahnya ya dan kebetulan karena kita gak pelajaran mudu ini hari, saya sampai di situ aja nah, saya lanjutkan lagi, kita cerita hijriah jadi Ustaz kalau mau cerita wudhu, panggil lagi lah hmm. <guluh> ya. kita lanjut lagi ya Bu yo? Ah. jadi itu istirahatnya pindah pindah dari apa? dari tekanan di Mekah ditekan, di Mekah dihina, di Mekah dicaji, semua dikejar-kejar sampai mau dibunuh. Sampai mau dibunuh Rasulullah. Mereka akhirnya pergi ke Madinah. Di Madinah disambut oleh kaum ansur namanya. Ah, jadi, ini Nanti kalau baca kitab, ibu-ibu baca kitab, bapak-bapak baca -bapak kitab. Kaum Muhajirin apa Muhajirin? Kaum ansur, apa kaum ansur? Jadi orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut kaum muhajirin. Orang yang berpindah. Yang pindah bersama Rasul. Jadi yang ikut bersama Rasul sahabat-sahabat banyak. -sahabat orang yang pindah bersama Rasul dari Mekah ke Madinah disebut Muha... muhajirin. Orang yang berpindah. Sedangkan orang Madinah yang menyambut dan memuliakan Rasulullah dan para sahabat. Tadi disebut kaum ansur. Yang menolong. Ya, yes. anak nah, tenang sikit ya. Nah, biasanya kalau makin malam nggak lama kita nih ya, itu nah, setengah jam. Ah, jadi kalau minum ibu-ibu Rasulullah minum, ya pertama diangkat dengan tangan kanan, ya kemudian baca Bismillah, minumnya disedot. Betul, itu sunah tuh disedot itu, diisap itu minum yang suna dilarang Rasul, kita minum bernapas dalam wadahnya artinya tidak boleh minum itu lama-lama sambil bernapas, kenapa itu? itu minum yang dilarang oleh Rasulullah nah, kemudian minum juga, disuruh Rasulullah minum itu dalam keadaan duduk sekurang-kurangnya jongkok dilarang rumah Rasulullah minum sambil berdiri, apalagi makan ada pula, aku tengok ibu-ibu sambil makan opak pakai jilbab sambil jalan. Udah lah, opak dimakannya pakai jilbab pula. Ibu-ibu Pak, pakai jilbab, ibu tak tahu. Sambil dia pakai jilbab pula, tuh, makan opak. Lumayan kalau dimakannya tadi pijak. Kayak kayak aku mahal-mahal makanannya. Makan opak sambil jalan pakai jilbab, ketawa-ketawa pula. Itu dasar kalau ibu-ibu tidak -ibu punya otak. Ketana, Bu, ya? Bukan, ketana, kan? Ini tidak ada... Tidak ada kan di sini, nenem dari muka-muka orang soleha semua ini. <laughs> Syukurlah bapak-bapak punya ibu-ibu yang soleha ini. Ibu-ibu syukur punya bapak-bapak yang soleh ini yang mau masuk. Kalau orang sudah mau masuk masjid, kalau orang sudah mau masuk masjid, itu berarti sudah orang-orang soleha sudah dapat, orang-orang soleh sudah ada tanda-tandanya. Ya, itu tanda-tanda. Nah, hijrah tadi dari Mekah ke Madinah. Yang berhijrah disebut kaum Muhajirin. Yang menerima Rasulullah dan sahabat tadi disebut kaum Ansar. Alhamdulillah, ya. alhamdulillah kaum Muhajirin disambut oleh Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Ada tiga hal utama yang dikerjakan Rasul di Madinah ada tiga hal yang pertama hal yang pertama begitu Rasul sampai di Madinah yang dia bangun masjid menandakan penting dan perlunya masjid disuruh kepada kita kalau begitu memuliakan masjid kata Rasulullah sab'atun yudhilluhumullahu fiyhillihi yawma la zilla illa zilluh Tujuh orang yang akat mendapat naungan Allah nanti di akhirat pada saat tidak ada naungan yang lain kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah Rosulun Polhuhu Mu'allahum Bil Masjid. Orang yang hatinya cinta dengan masjid. Nah, jadi Pak, nanti di akhirat tu ada tujuh orang yang mendapat perlindungan Allah pada saat itu tidak ada perlindungan yang lain kecuali perlindungan Allah. Mama tidak bisa melindungi anaknya Suami tidak bisa melindungi istrinya Kakek tidak bisa melindungi istrinya Semua orang berjalan dan memikirkan nasibnya masing-masing Diterpa dengan panas matahari dan penderitaan akhirat yang berat itu Tak satu orang pun terpikir untuk menolong orang lain Karena dirinya sendiri pun dalam kesusahan dan kepayahan. Di dunia ini masih bisa ibu nolong anak ibu kalau sakit di atas dunia ini Bapak masih bisa memberikan bantuan kepada istri Bapak pada waktu dia sakit. Ibu bisa nolong anak ibu, Bapak bisa nolong anak Bapak di atas dunia ini. Nanti di akhirat kita napsi-napsi. Jangankan kita dengan tetangga. Kita dengan istri kita sudah tidak peduli. Kita dengan anak kita sudah tak peduli. Kenapa? Kita juga dalam keadaan susah. Maka di akhirat ada yang berjalan dengan tanpa kaki ada yang berjalan tanpa kaki dan tanpa tangan, ada yang jalannya itu bergundul-gundul jalannya itu berguling-guling dan, dan sebagainya pada saat itu yang bisa melindungi kita yang bisa melindungi umat Islam cuman satu jatuh Allah subhanahu wa ta'ala sayangnya pada saat itu Allah tidak obral pertolongannya kecuali kepada tujuh yang tujuh ini pun tidak saya sampaikan, yang enam supaya dipanggil lagi yang akan datang jadi sampaikan satu aja karena kata guru saya kalau ceramah jangan kehabiskan semua malam malah nanti kok gak dipanggil lagi <tuk> jadi satu, satu aja sampaikan orang yang hatinya muallak kundil masjid terpaut dengan masjid, suka dengan masjid kalau tanda-tanda orang yang suka dalam masjid dia kalau beribadah, suka dalam masjid Terutama dan sangat utama Bagi laki-laki Melaksanakan sholat 5 waktu Paling utama itu Sholat 5 waktu Di masjid atau di mushalah, berjamaah Kalau perempuan tidak begitu diberatkan Makanya perempuan itu kalau ikat bukan di masjid Mushalah buat sendiri di rumah Makanya ibu-ibu yang orang kaya Kayak bapak ini bikin musalah di rumahnya. Jadi perempuan itu istikhar bukan dalam masjid. Paham? Woi. Enggak keruni kok sore malam. Perempuan itu istikhar bikin musalah, Bu. Enggak usah besar-besar kali, ya. Bikin aja 10 kali 12. 10 kali 10 ketik, ibu bikin musalah di rumah. Dari maghrib sampai isya ibu duduk istikhar tapi kalau yang sudah tua-tua boleh ke masjid kalau yang mau sholat ke masjid kalau perempuan yang masih ada suaminya, tanya sama suami bang, ada boleh gak sholat di masjid? boleh Boleh. tapi kata rasul memang jangan halangi istri-istrimu untuk sholat di masjid kalau ada suami yang halangi, memang dia punya hak Ah. itu sama kayak perempuan kalau mau beramal sunat, tanya suami jadi bu, tadi kita sudah puasa tadi Tadi sudah puasa kita, puasa akhir tahun. Di samping tadi hari Senin juga tadi kita sudah puasa akhir tahun. Ya, Alhamdulillah nampaknya yang tadi puasa wajahnya. Tadi puasa dia, tahu dia, punya hari Senin satu. Yang kedua tadi akhir tahun disunatkan kita sama Rasul. Puasa itu ada beberapa sunat selain puasa Senin, Kamis, dan lain-lain ada lagi puasa awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, puasa akhir tahun, awal tahun. Ini hari yang puasa tadi akhir tahun ditutupnya lah tahun ini dengan puasa. Subhanallah. Maka besok disambutnya lagi tahun. Maka yang mengikuti peringatan tahun baru Islam pada malam hari besok kita puasa sunat. Niatnya apa? Enggak. Kalau namanya niat tidak perlu pakai basarat. bahasa boleh. Niat aja dalam hati. Sengaja aku puasa sunat besok hari karena Allah taala selesai. Sengaja aku puasa sunat besok hari untuk menyambut tahun baru ini. Selesai. Karena Allah Ta'ala. Selesai. Kapan niatnya Ustaz Ucapkan. Mau malam ini mau sekarang pun boleh. Tapi kalau puasa sunat, boleh juga setelah subuh. Lain kalau puasa wajib. Kalau puasa wajib, niatnya sebelum insa. Iya kan? Tapi kalau puasa sunat boleh. Besok jam 8 masih boleh niat. Nah, contoh rasul itu kalau hari Senin hari Kamis dia buka, bang habis selesai sholat subuh dia buka lemari dia buka tempat nasi, gak ada nasi anak shawri, saya puasa berarti puasa sunat boleh setelah sholat subuh niatnya paham? Nah, yang tadi dia puasa nampak nih, gak ada puasa saja Alhamdulillah besok puasa lagi nah, besok puasa lagi Siapa yang mau puasa lagi besok? Angkat tangan. Wah, alhamdulillah banyak nih. <laughs> Makanya beda Bu, peringatan tahun baru Islam sama perayaan tahun baru. Masalah itu beda. Kalau Tahun Baru Masehi, Tahun Barunya Nasrani, Tahun Barunya Nasional Ditandai dengan membakar mercon kembang api dan kibot-kibotan Tapi kalau peringatan Tahun Baru Islam ditandai dengan puasa, zikir dan iktifat nah, Beda Beda Kata Nabi, kalau kau ikut-ikut dengan satu budaya orang itu, maka kau sama dengan orang itu Hmm Jadi tidak kita. kita bilang kita Islam tapi tahun baru kita kapan kita nggak tahu. Tapi kalau tahun baru tanggal 1 Januari, begadang dia, nunggu pula ke jam 12. Itu yang jam 12 yang ber beribadah itu orang nasrani, boy, Yahudi, Yahudi, awas nunggu pula sampai jam 12 malam, sampai berubah tabal, cek gitu. Padahal jam 12 itu beramalnya orang-orang nasrani -orang itu jam 12 itu mereka beribadah malam tahun baru, awas ikut. Makanya enggak heran kalau udah banyak kelas ni macam orang Yahudi, macam orang Nasrani biar laki-laki, biar perempuan suka buka baju telanjang. Kalau kita Nabi Muhammad Rasulullah s.a.w. nyuruh kita tutup aurat. Kalau orang itu memang orang itu diajarkan oleh Yesus. Maksudnya Yesus enggak tutup aurat. Betul. Betul kan? Jadi kalau ada orang agama lain, yang dia tidak menutup aurat jangan marah, itu memang ajarannya kayak itu. Eh kayak kita ikut ikut pula. Latar, wah, perempuan yang membuka auratnya berjalan keluar di tema orang yang bukan muklimnya yang bukan haknya, maka jangan kan masuk surga, niem surga juga enggak. Wah, maaf. Wih. yang suka suka buka aurat. Boy, aurat wanita itu untuk suami dan untuk yang berhak, jangan kau tonton-tonton kepada orang lain Udah lah bagian kulit, kulit kau jelek, banyak surat kurangnya kau buka pula segini, naik ke dapur pula kau Kalau yang di TV itu yang kau tengok, orang yang membuka aurat itu naik mobil, turun mobil kau jonyok Turunnya dari tempat golok ke restoran, ke kentaki yang mahal-mahal kau turun naik budakku, pajak kau pun pajak kampung lala. Kena beser, kau pakai pula short yang segini, baju koyu kensi, macam enggak bisa jadi laki kok. Weh, kita jadi laki kalau ada bini kita gitu. Tukukan kepala, kau pakai otak kau. Terus pak, kalau kita tak marah sama istri kita yang kayak gitu pak, kita duluan dihita. Jadi kalau ibu nanti di akhirat, ibu, kan gak masuk surga. diem surga enggak. Ditanya sama malaikat, kenapa? Karena gak tutup aurat. Makanya dia bilang, orang aku gak disuruh laki. Lakinya dipanggil, udah mau masuk surga lakinya, gara-gara istri yang pakai aurat, istrinya suaminya dibenamkan dalam surga. Suka ibu kayak gitu? Enggak, bagus. Ada yang bilang suka, mampus. Cintai suaminya, ibu. Ya. Kita itu kalau udah mati baru tahu baiknya. Orang udah mati lagi yang baru tahu enggak kayak bapakmu dulu kalau ada ayahmu. Udah mati. Sama nah, suami juga gitu. Nah, yang pertama yang dibangun dua itu masjid. Maka sekarang kita harus membangun masjid. Kalau ada uang bangun dengan uang kita, kalau ada harta bangun dengan harta kita. Kalau enggak ada uang, enggak ada harta, bangun dengan hadirnya kita itu lebih bermanfaat. Ada orang bangun masjid, dia pun tak pernah masuk masjid. Membina masjid dan yes, barang siapa yang membangun masjid yang sahibin, dia bangun itu lillah, karena Allah. Banaulahu lahu baytamfirjanak, maka Allah bangunkan bagi dia istana dalam surga. Sholat dalam masjid lebih bagus berjemaah kita habis maghrib, duduk, awak, tasbih subhanallah, alhamdulillah, sampai waktu isya makanya makruh, hukumnya tidur habis maghrib sampai isya itu makruh, bu pak. tidur habis maghrib, menunggu isya tidur-tidur kita makruh itu karena para ulama, para sahabat tuh sering banyak duduk antara maghrib sampai isya duduk nunggukan isya itu duduk ada orang yang berita, nonton TV, bolehlah. Tidak kali lah. Tapi kalau dia lebih baik lagi, nunggukan satu, dua. Cuma sekarang kalau awak duduk, kadang-kadang bapak duduk di masjid, kalau tidak biasa duduk di sholah, yang lain cerita, bapak duduk, apa kau terang? <laughs> Suka orang menghinakan orang beribadah. Woi, barang siapa menghinakan orang yang beribadah, barang siapa yang menghinakan orang yang berzikir kepada Allah, barang siapa yang menghinakan orang yang taqarrub kepada Allah, maka oh bukan orang itu musuhnya Allah jadi musuhnya. Maka jangan kita coba coba menghina orang yang beribadah. Kalau sudah dia berzikir sebagus lah itu, udah duduk dia dalam kalau dia baca Quran dia walaupun salah, udah bagus itu. Daripada enggak pernah baca dan enggak pernah salah. Aku enggak pernah salah membaca Qur'an. Orang itu pernah baca. Kapan pula baca? Jadi lebih bagus salah membaca Qur'an, coring dibaca. Daripada tak pernah salah karena tak pernah baca. Dalam salah satu hadis kudus dijelaskan, Allah senang, rindu kepada orang yang baca Qur'an terbata-bata rindu. Kalau orang yang membaca Quran dengan pasir, dengan baik Allah sayang. Nih. Allah sayang kepada orang yang baca Quran lancar, pasir bacaannya mahrudnya pas, tajwidnya pas, tidak salah. Allah sayang kepada itu orang. Tapi kalau ada orang baca Quran terbata-bata, artinya terbata-bata itu paham kan? Itu Allah rindu. Coba. Yang baca Qurannya bagus, saya. Yang baca Qurannya terbata-bata di Dirindukan Allah, sudah kan tidak ada salahnya baca Quran kan, bagus bacaan kita disayang Allah. Salah bacaan kita di, dirindukan Allah, tapi jangan biarkan terus salah. Itu <tik> <tik> pula, jangan biarkan terus salah, belajar. Betul. Kalau kita salah dalam belajar dimaafkan, yang salah tak mau belajar. Itu akan dilaknat Allah Yang dilaknat Allah Yang salah tak belajar Dengar baik-baik pak Yang dimurkai Allah itu yang salah Karena tak belajar Dirahmati Allah Dirindukan Allah Orang yang salah tapi dalam belajar Salah tapi dalam belajar terus Ya kalau udah umur 70 baru belajar Gigi sudah rontok Ini sudah kendor macam mana mau pasih lagi bacaannya, udahlah padanya. Yang penting yakinnya. Bismillahirrahmanirrahim hajar. Tapi kalau masih muda jangan. Ya, karena itu orang yang pengurus pengurus mencintai masjid. Yang pertama dibangun di Madinah itu apa? Rasulullah tidak bangun supermarket. Rasulullah waktu sampai di Madinah tidak membangun rumahnya yang mewah. Rasulullah tidak bangun waktu di Madinah yang pertama kali tu istana tidak. Yang dibangun Rasulullah begitu sampai di Madinah itu mas. Masjid itu ada orang kalau mau pindah ke tempat tanya masjidnya jauh enggak, musolahnya dekat enggak. Kalau jauh ah lah. Ada orang itu, kalau dia orang beriman, dia senang dengan masjid itu. Kata Rasul, ada orang beriman dengan orang munafik dalam masjid itu kelihatan. Kalau orang beriman itu di masjid dari matanya melek sampai ngantuk sampai situ dalam masjid kalau orang yang ber, yang munafik dalam masjid itu seperti ikan di darat, tak betah dia. Ustaz suruh lama kali, lama kali. Adik tu tujuh tangan tak kasih 2500. Tapi kalau betah dia dalam masjid, walaupun tak enak Ustaz tu ceramah yang tahap wapol diceritakannya, awak pun tak ngoti, biarpun tidur lalok kan saja. Ngerti lalok kan dia tidur karena aja lagi ya kan, kenapa tidur dalam mesin tapi jangan kau tidur perbaring tidur sambil ngantuk ustaz tak marah kalau ustaz macam saya, senang saya kalau ada jemaah saya, banyak yang tertidur sambil duduk, sambil saya ceramah kenapa, berarti suara saya meningabuhkan dia di rumah tak bisa tidur TV kuat kuat cucu berantam Ah, suami ngomel-ngomel saja tulang. Dia masih tidur, dia enak selalu suara ustaz ini. Lalu awal. Oh, Berarti. Oh. Tak apa. Ibadah itu. Mendengar dakwah ini yang pertama duduknya saja. Tanpa tetap melakukan duduk. Sudah malaikat istighfar. Dengar lagi kita dapat ilmunya. Kalau ngantuk kita. Setidak-tidaknya malaikat tetap istighfar kepada kita. Amin. Amin. Amin. Amin masjid yang duluan dibangun cinta kepada masjid kalau ada masjid maka orang-orang yang ahli ibadah itu tak mau dia beribadah khusus asolah eh, memang waktu kecuali masjid yang kedua yang dibangun Rasulullah Bapak. mempersatukan persaudaraan kaum muhajirin dengan kaum ansor yang datang dari Mekah dan yang menyambut dimana dipersaudarakan Salah satu di antara persaudaraan itu adalah dengan mengawinkan orang Ansor dengan orang Muhajirin. Jadi orang Muhajirin dikawinkan, dinikahkan oleh Rasul supaya terjadi persaudaraan. Nah, innamal mu'minuna ikhwahukum fa'adribu bainakum akhwaikum. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikan kedua saudara. Persaudaraan Islam, persatuan Islam yang dibangun oleh Rasulullah sekarang juga gitu ini ada kita, kata nabi orang yang beriman itu bersaudara, fa aslihubayina akwaikum maka damaikan kalau ada saudara kita yang bertengkar kalau ada yang berbeda pendapat kita orang ketiga, jangan jadi kompor jadilah asih, pendingin, damaikan fa aslihubayina akwaikum bertengkar kawan kita, si A sama si B si A cerita sama kita si B cerita sama kita sudah, si A pasti ceritakan kebukan si B. habis-habis mati-matian tu kalau mengiru si B. Memang dasar si dia kita ada otaknya tu. Sudah dialah memang kayak gitu, memang dari keturunannya kayak gitu. Mamaknya pun kayak gitu, neneknya, atu atunya pun memang kayak gitu. Nak dengar itu Kalau orang ini sudah enggak suka sama orang bukan yang kena tu dia lagi, atau atunya pun kena, ya kan? Nah. Si, si B pun cerita pula sama awak begitu, memang betul. Ya, Udah lah jelek, pendek, gonggak, pesek, lagak pula lagi Semua kono Hah? Cerita sama awak Kita yang mendengar, jangan nambah-nambahi Boleh kita ini berbohong untuk mendamaikan saudara kita? Boleh? Bohong untuk mendamaikan orang boleh pak? Si tadi nanya pula Eh, hey, semalam ku tengok si B datang ke rumah kau Apalah cerita dia? Pasti dia gelet kan apa ya? Datang awak tadi jujur, iya, dibilangnya kau udah jelek dan dia sih orang. Harusnya awak bilang apa sama dia. Ai, sebetulnya dia tuh pun hendaknya dia minta maaf sama kau, Cuma rasa dia takut dan kalau datang ke rumah kau kok marah sama dia. Enggak ada dibilangnya apa-apa, dia dengan semua yang, yang dia buatnya. Kan bohong Ibu? Bohong kan? Bohong. Itu bohong yang berpahala. Hmm, datang Eh, si kalkulasi tadi bilang lagi. Eh, si beda eh, si beda deh, malah ku tengok si A datang ke rumah kau. Apa lagi bilangnya? Datang ibu tadi belagak jujur pula. Iya, dibilangnya bukan kau aja yang memang berperan tak tak baik dari mulai nenek, dari mulai oma, kau nenek, kau tak, kau puluk. Eh, kau oh, memang begitu kau tadi. Ai. benar Apa lu kau sesungguhnya dibilangnya banyak kali hutang budi dia sama kau. Iya kan? Tidak tega dia sebenarnya. Cuma tak kapan rasa dia meminta maaf sama aku. Bohong ibu untuk dua orang ini. Berpahala daripada ibu juzur orang ini bacokan Boleh. Laki ibu tukang judi. Dulu yang sana. Laki itu orang judi. Tanya dia. Dek ada lagi duit kita dek. Ada sama ibu. Duit ibu ada lagi 2 miliar. Bilang bohong. Tidak ada lagi bang. Habis bang duit itu dah publikkan. Makan, belanja. Boleh. Tapi kalau laki ibu mau perimpah. Ibu perbandangan boleh. Bohong anak hidup kita dek, kita mau korban ya dek, dek semalam oh, ada bang itu istri mendukung istri yang baik ini Ya. yang kedua mempersaudarakan, sodarakan ada tiga yang mempererat persaudaraan umat islam ya pak, bu ada tiga yang pertama yang mempererat persaudaraan islam kecara rasulullah apa? sholat berjamaah jadi solat berjamaah ini memperkuat persatuan, mengkokohkan kata Rasul. Solat berjamaah satu. Yang kedua makan berjamaah. Makan berjamaah. Wadah. Oh, Untung saya tadi makan yang di bawah. Saya tadi mau apa kan makan dulu. Ada di sini. Bapak, kok gitu? Saya enggak nyindir ke situ, Pak. Ya, ya memang ustad-ustad itu kadang-kadang kebetulan aja nih itu. Saya enggak ada yang makan berjamaat, tapi dibilang habis ini, katanya. Ya, jadi kalau begitu siapa takut? Ada ya. ah, rupanya. Ada kok? Oh, makan berjamaat. Bersama kita makan. memperkokoh. Yang ketiga kata Rasul tidur berjamaah, tidur bersama tentunya yang perempuan dengan perempuan yang laki-laki, kalau kita sudah tidur berjamaah laki-laki memperkuat contoh nah contoh ada dua orang bertengkar bertengkar dia dua orang suatu ketika bertengkar tadinya sahabat waktu ditanya eh kau bertengkar ya sama siapa tak enakan lagi ya, tak eloan lagi kelihatnya apa kata dia? iya tapi terkenanglah yang dulu-dulu kami makan sama tidur sama. Tak enak hatiku sekarang ini. Tak. apa istilahnya. Tak damai lagi dengan dia. Berselisih itu. Yang kita kenang apa, Pak? Makan bersama tidur bersama. Betul kan? Rasulullah itu semua yang dia bilang betul. Saya misalnya. Bertengkar dengan kawan saya. Ini kawan satu makan, satu tidur. Apa yang terkenang di barat saya? Aiy, enaknya dulu makan sama tidur sama. Sekarang bermusuhan, tak enak. Jadi memang kata Rasul, kalau kita pernah tidur sama, pernah makan sama, Apalagi lagi sholat bersama itu mengokohkan silaturahmi. Hmm. Ya, itu mengokohkan. Yang ketiga, itulah terkenal dengan membuat peraturan dan undang-undang di -undang, Jakarta. Eh, di Jakarta diagap Madinah. Eh. Dibuat undang-undang yang itu undang-undang itu orang Islam melindungi orang yang bukan Islam yang menetap di Madinah. Hidup berdamai dan berdampingan. Nah, itu dia. Ketambung lagi enggak? Aku tergantung permintaan nih. Biasanya kalau tambung lagi tambah juga itu nanti waktunya. Jangan kelewat tambung. Tambung ya, tambah waktunya. Ah? Ya bu? Ujia oh, ya, memang. Ya, baik. Nah, sekarang hijrah di zaman sekarang ini gimana bu? Bagaimana Pak Iksan? Arti hijrah pindah, pindah dari apa sih? Pindah dari keburukan kepada kebaikan. Pindah dari kebusrikan kepada tausif pindah dari sega ke kepada alam kepintaran cerdas yang pertama pindahnya pindah dari kemusrikan dulu kepada tauhid harus pindah Pak pindah Bu kalau kemarin-kemarin tuh sikit-sikit dukun sikit-sikit paranormal sikit-sikit percaya sama yang leleh-leleh tayung-tayung di tahun 2 di tahun ini 1435 Hijriah tidak ada lagi tuh dukun enggak benar, paranormal salah. Enggak usah ikut. Kadang-kadang ya. awak pergi ke dukun, nanya-nanya, tuh siapa lain yang nguri tikiku. Atuk tuh pun mulailah, diambilnya air di baskom, entah apa yang dikomat, kamitkan ya mulutnya. Iya kan? Ah, dia mencuri bobonya tuh. Itulah dia mencuri tikiku. Aturannya kan? Awak ni mana tu? Itu, baka baka, mana, mana tu? Itu, aduh tu muda bodoh kali kau, ia nampak tu, nampak tu. tu. Padahal dia pun tak nampak aduh tu pun tak nampak, tapi kerana dibodohkan aduh tu ia nampak tu, betulnya. Coba lah bodoh. Kan? Nah itu yang mencuri. Kau tengok tu kan? Tidak tinggi, tidak pendek. Ia tu. Rambutnya tak lurus, tak keriting. Ia tu. Kulitnya tak hitam, tak putih. Ia tu. Sereng lewat di muka rumah kau. Ia tu sama-sama bodoh, yang nanya bodoh yang jawab pun tahu sama-sama tak menengok tapi kan kena disonggak tadi, iya nampak dia, yang begini-begini tinggalkan jangankan titi awak di rumah atau tu tahu, selop dia di muka rumah dia hilang pun dia tak tahu siapa mencuri <tuh>. bodoh awak datang dari kampung ni wih ada hukum paten wih, dimana hukum nistabat dari sini tak kandung apa-apa di Puji mulia, ke Stabat nanyakan TV-nya hilang. TV-nya hilang Rp750.000. karena TV second, dia beli Rp750.000, kerana TV second jadi Rp300.000 harganya. Bikin tanyakan Bukunnya ke Stabat. Ongkos dia ke Stabat turun balik, charger mobil kena Rp500.000. Sampai di sana, ditanyakan sama Ato' itu, dukun tadi. Bodoh kali lah Ibu, dia nanyakan TV-nya hilang di Sidomulyo, nanyakannya ke Stabat. Ato' itu kemarin sore, sebabnya hilang, dia buka rumah, dia tidak tahu. Kan. Cuma orang kalau tidak gitu tidak kuat. Kasus kecurian pergi ke Kasus dia suami istri pergi ke dukun. Bodoh! Kalau kita apapun cipta pergi ke Allah. Ya Allah, tunjukkan suami hamba, Ya Allah. Berikan kepadanya hidayah, Ya Allah. Jadikan ia orang yang bermartabat, Ya Allah. Ya Allah, murahkan rezeki suami hamba, Ya Allah. Jadikan hati suami hamba ya Allah, jadikan mata suami hamba hanya tertuju kepada hamba Ya Allah, dan jadikan hamba istri satu-satunya dari suami hamba Ya Allah. Selamat ibu. Nengah. Pergi kedukun. Ibu jangan pergi ke dukun, Jadi dukun boleh. Pergi dukun jangan. Kedukun syirik. Jadi dukun halal. Kalau kedukun, dukun, ibu tanya, kalau jadi dukun, ibu ambil tasbih, putar tasbih. Habis maghrib sampai isya, putar tasbih. Tidak usah banyak-banyak, bu. Habis maghrib itu, seratus istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis itu. La ilaha illallah. Tidak usah banyak-banyak, seribu. Dapat itu, pas Maghrib sampai isya, selesai. Selesai, bu. Seribu itu. Kalau saya tambah lagi, puluhnya seratus. Dapat. magrib sampai sempit Bagaimana Ustaz? Amalannya. Itu amalannya nanti dikasih. Kalau dipanggil lagi. <glier> Tapi kalau enggak tidak ada saja Pak. Sekurang.